Semarak dangdut goyang esek-esek menampilkan satu bintang muda top Indonesia atas kerja keras beliau ternyata respon Van dangdut Jawa Timur Indonesia cukup tinggi the hard working dangdut vokalis of I Indonesia si rabu jagung bersebakan untuk anda Cindy Mareta masih bersama Sonata terima kasih terima kasih semangat soalnya masih bareng bareng Sonata di sini kita goyang lagi ya boleh Goyang super lagi la, bersama Sonata super la, super la,